Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> <tuh> Alhamdulillah al kana amruhu yajri ala qadaih Wa qada'ahu yajri ala qadarih Ulukilli qada'in qadar Wa li qadarin ajal Wa li ajalin kitab Yamkullahu wa yashau wa yathbit Wa indahu umul kitab Salatu wa salamu ala rasulil karim Habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in اللهم يا ربنا اختم لنا بالخسنى وارزقنا لاستقامة وعن على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك إنك أنت على كل شيء قدير اللهم يا ربنا حشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبي ك سيدنا محمد و تحت لي سيدنا محمد اللهم يا ربنا ارزقنا محبه حبيبي سيدنا محمد و لنا زياره حبيبي سيدنا محمد و لنا زياره مكه انك انت المسهل اللهم يا ربنا ارزقنا توبه قبل الموت والشهاده عند الموت wal jannata ba'da al maut amma ba'du hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di tempat ini untuk bersama-sama mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala untuk Mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Semua hamba ini akan dimudahkan oleh Allah Untuk mencapai tujuannya Jika seorang hamba sudah dicatat oleh Allah Sebagai ahli surga Maka di dalam hidupnya ini akan dimudahkan Untuk hal-hal yang mulia Hal-hal yang dicintai oleh Allah Seperti halnya Menghadiri pengajian Melakukan sholat Berpuasa Membantu tetangga Ini adalah kebaikan-kebaikan Sebagai pertanda bahwa Orang-orang yang bisa Melakukan kebaikan saat ini Adalah orang-orang Yang bakal diridui oleh Allah kelak. Maka perlu kita syukuri seperti biasa kita ada mukantimah, mukantimah, mukantimah. Yang kemarin kita sampai apa ya? Menjamak solat karena sakit ya. Sudah selesai kita berbicara tentang menjamak solat karena sakit. Kemudian bagaimana yang seharusnya dilakukan bagi yang hidup terhadap orang yang sakit? yang diperkirakan menurut dokter adalah sakit yang ya maradul maut istilah dalam kitab itu adalah penyakit yang mengarah kepada kematian maka di saat seperti itu para keluarga yang menjaganya harus lebih memperhatikan kebutuhan orang tersebut kepada Allah dengan cara ya, yang sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu Rajin mengajari untuk bertikir, atau kita mendengarkan ke telinga mereka kalimat-kalimat mulia, kalimat-kalimat yang baik, dan seterusnya. Kemudian setelah kita bisa melakukan sholat, mungkin kita akan masuk yang lainnya. Biasanya setelah sholat ada bab zakat. Tapi kelihatannya karena kita mau memasuki bulan puasa bulan puasa, kita harus menyiapkan mungkin ya, alangkah baiknya kalau kita fikih kita saat ini, kita mulai dengan fikih puasa jadi kalau mempelajari puasa dan kami sengaja tidak akan ha kami tuntaskan pada kesempatan saat ini agar bisa menghadiri pertemuan-pertemuan yang akan datang mungkin sekali akan kita tinggal satu atau dua kali pertemuan dan itu kapan? Karena ada rencana kita untuk ziarah guru kami yang ada di Yaman sekaligus ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai majelis ini kosong, karena yang harus diyakini majelis ini mulia bukan karena kami majlis ini mulia bukan karena kami karena kehadiran kita bersama inilah majlis menjadi mulia dan doanya orang banyak inilah yang menjadikan doa kita mudah dikabul oleh Allah maka seandainya nanti kita lagi menjalankan kewajiban untuk silaturahmi dengan guru kami maka nanti harus tetap pengajian ini ada cuman waktunya belum tentu Bisa saja minggu depan kita masih ada. Dan biasanya kita tidak lama. Tidak lama. Dan nanti setelah itu, masih ada kesempatan sebelum bulan puasa, ada pertemuan lagi. Dan itu nanti akan kita tuntaskan dan mohon ditakeh, fikir puasa sekaligus zakat fitrahnya. Membekali bagi para ustad-ustad untuk mengumpulkan zakat nanti. Jangan sampai salah. Barangkali hikamnya perlu kita tunda dulu nanti untuk menuntaskan Pembahasan masalah fikih zakat fitrah bagaimana syarat-syaratnya orang yang mengumpulkan za fitrah, zakat fitrah dan kepada siapa harus dibagi dan bagaimana cara membaginya pada kesempatan ini mungkin sekedar untuk menggugah keinginan kita untuk mengetahui bab puasa di dalam mempelajari puasa itu kita ingin menghadirkan cara yang lebih mudah Dahulukan pemahaman yang pertama Hal-hal yang membatalkan puasa Ini sudah mendesak Kenapa mendesak? Sebab Alhamdulillah semuanya sudah pernah puasa kan? Dan insya Allah sudah sah Hanya perlu kita mencermati apa sih? Hal-hal yang menjadikan puasa kita itu jadi batal Hal-hal yang membatalkan puasa Nanti akan kita bahas Satu persatu Yang kedua adalah Siapa orang yang boleh Meninggalkan puasa Agar kita tidak memaksa orang Yang tidak wajib puasa untuk berpuasa Sebab selagi orang itu tidak wajib puasa Kita haram memaksanya Begitu juga itu kemudahan Jangan sampai puasa boleh ditinggalkan dia memaksakan diri. Jadi ada orang-orang yang boleh meninggalkan puasa. Kemudian yang ketiga nanti adalah syarat rukun atau cara-cara berpuasa yang harus kita bahas seperti kebiasaannya pembahasan kitab-kitab fikih yang pernah kita baca. Cuman kita rinci yang membatalkan puasa ada berapa? yang boleh meninggalkan puasa ada berapa, ini penting kalau sudah orang memegang ini, mudah memahami yang lainnya contoh nanti ini sudah kita hadirkan di majelis kita di sendang, barangkali yang sudah menghadiri, kita buat contoh saja agar gamblang yang membatalkan puasa, ibu pernah puasa kan? pernah, semuanya pernah puasa pernah Nah, karena alhamdulillah sudah pernah puasa perlu kita hadirkan Pemahaman apa sih yang menjadikan puasa kita itu jadi tidak sah Yang menjadikan tidak sah diantaranya Satu Ini contoh Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang lima Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang lima Lubang lima itu adalah Mulut Satu Kedua adalah hidung Ketiga adalah telinga Keempat adalah jalan buang air kecil Kelima adalah jalan buang air besar Ini misal Kalau kita bahas pada pertemuan ini Ini pun panjang Tapi untuk mengemudahkan pemahaman Dia ya seperti ini Dibahas satu-satu nanti Memasukkan sesuatu ke lubang yang namanya mulut batasannya seperti apa kalau orang memasukkan sesuatu ke dalam mulut lalu batal puasanya keterangannya adalah yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke dalam mulut maksudnya adalah sampai lewat batas tenggorokan jadi jika ada orang memasukkan sesuatu masih ke dalam mulut belum masuk ke tenggorokannya ya enggak batal puasanya misalnya ibu di siang hari lagi berpuasa ngelihat anaknya makan es krim memasukkan es krim ke dalam mulut ibu-ibu gak batal bu puasanya tapi kerjaan amat nih orang <SILENCIO> ngapain begitu tuh ya gak ada sih cuman gak batal masalah mekruh mah ya yang penting tidak ditelen dan dibuang lagi nanti baik itu harus digambarkan jelas jadi nanti tidak usah tanya saya gigit karet gimana batal gak gak batal asal jangan ditelen karetnya selesai jadi ini adalah fikir itu gak boleh setengah paham kalau fikir setengah paham bingung misalnya kalau saya gigit karet batal puasan gak kayaknya sih batal kayaknya gak ayo gimana pusing itu kerjanya buat es ayo bingung nanti akhirnya jadi orang belajar VK itu harus jelas gamblang Tidak ada setengah faham Antara tidak faham lalu tanya Atau faham benar Memasukkan sesuatu ke lubang mulut Tidak batal asalkan tidak masuk ke tenggorokan Nah Dan kemudian dibahas lagi Memasukkan sesuatu ke dalam mulut sendiri Hukumnya ada Yang satu Ada macam-macam yang satu makro nah, yang makro itu yaitu iseng masukkan remen ke dalam mulutnya baik yang kedua mubah Yang ketiga sunnah. Kenapa sunnah kita taruh belakang? Yang paling bahaya dulu makruh. Yaitu ibu memasukkan ke dalam mulut yaitu makanan-makanan itu makruh kalau ndak ada perlunya. Ya memang ndak ada perlunya. Maka di saat kita melakukan yang makruh, kalau keterlent jadi batal nah, ini. Jadi kalau kita memasukkan permen ke dalam mulut kita atau es teh. Ngoda, Pak. Tadi malam saya belajar katanya memasukkan makanan ke dalam mulut enggak batal puasa ya. Hmm. Rupanya anaknya dari belakang ngablek, "Ma, ngapain ketelan?" Hmm, batal tuh. Karena makruh meletakkannya. Baik. Right? Kalau yang mubah merasa tidak nyaman mulutnya lalu perlu berkumur tidak nyaman berkumur ini hukumnya sama dengan yang sunnah, karena tidak nyaman ini termasuk bab misalnya karena mulutnya bau dianjurkan untuk membersihkan sama dengan yang bab sunnah hampir tidak dibahas masalah yang mubah ini langsung saja kita kepada yang sunnah sunnah berkumur adalah dalam berbudu kan Wuduk kan sunnah. Biarpun dalam keadaan puasa kita tetap sunnah. Maka berwuduk dalam berpuasa, waktu berpuasa berwuduk tetap disunnahkan berkumur. sempurna. Asalkan jangan berlebih-lebihan. Biasa saja kumurnya wajar. Nah, di saat dia berkumur, wajar berkumur begini. Lalu ada petir karena kaget ketelan tuh rezeki itu karena apa? sunnah sesuatu yang terjadi karena sunnah sunnah itu kan perintah perintah kumur. jadi sesuatu yang terjadi karena yang diperintahkan itu gak haram gak membatalkan puasa sama misalnya kalau ada anak nginjek lehernya bapaknya gimana? kurang ajar ya tapi kalau sama abahnya, nak, lahirnya papa cek, kenceng banget, Coba diinjek, Kurang ajar ndak? Ya enggak lah. Begitu, kumur itu kan dianjurkan. Maka kalau ada orang berkumur, Nanti ketelen, Tidak batal puasanya. beda ya, Antara yang main-main dengan ini. Ini adalah pelu gamblang kayak begini. Kadang-kadang orang berkumur bingung. Dan setelah berkumur nanti, Sudahlah dibuang, Selesai, Enggak usah kena was-was nanti masuk bab berikutnya nelan ludah batal tidak puasanya ini orang nelan ludah ini mulut saja yang dibahas 10 menit setelah itu masuk bab haikam nelan ludah adalah tidak membatalkan puasa dengan syarat satu lidah ludahnya sendiri ya memang harus kalau lidahnya orang mah enggak boleh. Sebab takut salah nanti mentang-mentang ludah itu tidak membatalkan puasa lalu kesempahan nanti kalau buang ludah di sini buat siang-siang nanti. Jadi enggak ada. Jadi ludahnya sendiri yang enggak membatalkan puasa. Yang kedua adalah ludahnya tidak bercampur dengan sesuatu yang lain yang lain itu termasuk biji wijen misal lah kalau ada biji wijen di dalamnya ketelan, ditelan ya batal puasanya ada darah, bercampur darah nanti-nanti ada pembahasan sendiri atau bercampur dengan sesuatu yang dari luar apa saja? air, percikan nah kalau ini yang Tidak boleh bercampur dengan sesuatu selain ludah Jadi ludahnya harus asli bersih Yang ketiga adalah Ludah Masih di pabriknya sendiri Maksudnya di tempatnya Masih di dalam mulut Sehingga Sampai rumanya ulama itu kadang-kadang pekel -kadang mungkin Orang sering salah paham sudah dibilang dalam ludahnya sendiri enggak batal, masih kadang-kadang bingung gini, Pak. Seandainya sampai dikitukan coba di kitab ada. Ada orang mengumpulkan ludah di dalam mulutnya sendiri sampai banyak lalu ditelan. <guluh> Itu enggak batal luasanya Asalkan memenuhi syarat tiga. Dan ludahnya sendiri belum bercampur dengan sesuatu, masih di pabriknya ini. Tapi kalau sudah keluar dari pabriknya ditaruh di gelas misalnya misalnya contoh saja biar paham karena pikir itu gak ada setengah paham nanti pusing ya sebab kecereng kita ditanya nelen ludah batal gak Lu, terus selama ini kamu puasa gimana ngeludah terus kalau puasa ngeludah terus dijamin jam 9 siang sudah kehausan itu orang karena gak punya ilmu baik kalau sudah dipindah ke tempat lain kemudian dimasukkan lagi batal tuh selesai Nah urusan dengan kumur ada hubungannya ini. Kalau orang sudah berkumur sudah dibuang itu selesai jangan kena waswas. Kadang-kadang kan merasa dingin di dalam mulut kan karena habis kena air pasti ada bekas kayak dingin kayak ada airnya terus. Lah ini musibah akhirnya setiap habis berkumur meludah terus meludah terus meludah terus lah ini. Yang penting sudah berkumur kita buang keluar dimaafkan tuh nggak usah kena waswas. -was kumur sunnah ya dibuang, selesai nah ini memasukkan ke dalam mulut pembahasannya kayak begitu jadi kalau orang berkumur setelah dibuang gak usah kena waspas, pokoknya sudah dibuang betul, maksudnya niat membuang semuanya tapi kalau ada niat di dalam hatinya separuh saja saya buang ditelen mah batal tuh, jadi memang niat dibuang semuanya, setelah itu gak usah kena waspas kayaknya sih dingin ya, ludah lagi ludah lagi, akhirnya ketinggalan jamaah itu dan bisa saja waktu salat bingung karena merasa itu adalah air dari luar bukan dari ludah sehingga akhirnya salat ini pernah ya. Kita pun mungkin pernah karena kita tidak mengerti, belum ngerti ilmunya akhirnya ditahan kan ludah itu, akhirnya salatnya sudah bingung. Tuh. Nah, maka enggak usah kena was-was. Dan kalaupun ternyata di dalam salat kita kita ingin membuang ludah, ini tambahannya. Langsung saja dibuang, tapi biasanya ini dianjurkan untuk dibuang di bajunya sendiri agar tidak sampai ke masjid. Langsung dibuang. Tidak apa-apa, misal kadang-kadang orang kadang -kadang jangan sampai membatalkan. Mungkin ada sesuatu di dalam mulutnya. Kalau ditelenkan batal, dalam sholat nelen sesuatu batal. Kalau nelen ludah sama, tidak batal kayak nelen ludah dalam puasa. Ada sesuatu yang ingin dibuang, buang saja. Nabi Muhammad lancaran di bajunya, supaya tidak kena orang. Atau dibuang di kiri kakinya. Itu kalau masjidnya seperti masjid Rasulullah zaman dulu. Tidak ada tehal begini. Tanah. Ini diantaranya ilmu-ilmu. Baik. Membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut sudah jelas. Ini saja barangkali. Karena waktu insya Allah nanti akan dibahas tuntas. Mohon hadir agar sempurna puasa kita. Dan nanti membawa catatan. Paling enak nanti langsung diajarkan kepada orang yang di rumah. Ini adalah. Fikih sederhana tentang puasa Jadi keluar nanti tidak ada istilah ragu-ragu Kalau ada orang bertanya Nanti yang jawab mesti jamaah sendiri Begitu nah, pasti Keterangannya Ish. Baik Itu Fikih kita insyaallah Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang Fikih puasa Kita sekarang baca kitab Hikmahnya Hikamnya Ibn Atta'illah As-Sagandari Kita sudah sampai kepada Hikmah yang ke-26 Baik Al-Hikmah Al-Hikmatu Sadi Satu Wal Ishruna Qala Al-Musannifu Rahimahullahu Ta'ala Nafa'ana Allahubihi Wabiulumihi Wabiulumikum -wa Fiddaarini Amin Ila Ankal Al-Hikmatu Sadi Satu Wal Hikmah Yang ke 26. Min alamatin nujjahi Min alamatin nujjahi Fi nihayati aruju Al ila allahi fil bidayati min alamatin nujahi tanda keberhasilan fi nihayati pada akhir nanti kalau kita bakal berhasil nanti akhir kalau dalam kehidupan kita itu ya husnul khatimah Tanda orang yang pada pungkasan kehidupannya nanti baik Adalah Ar-ruju'u ila Kembali kepada Allah Fil bidayati Di saat memulai Kalau memulainya benar InsyaAllah sampai Maka ini sering yang kita Mohonkan kepada Allah Ya Allah berikan kepada kami Husnul khatimah Dan itu yang paling penting Pungkasan yang baik dari kehidupan kita itu Yang senantiasa kita nanti-nanti Semoga Allah memberikan kepada kita Husnul Khotimah Jadi Husnul Khotimah Dan di saat berbicara tentang Husnul Khotimah Kadang ada godaan uh, Ada hadis Nabiya yang Diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawiyahnya itu, kan ada satu orang ya, bahasanya Innuhulayyusmau, halkuahkatikum, fihbatni umihi. Nanti ada orang itu di dalam awal penciptaannya nanti sudah ditentukan oleh Allah kalau dia itu adalah ahli surga Sampai dikatakan Nabi Muhammad menyebutkan Fawwali di nafsi di nafsibiyati demi zat yang jiwaku ada di genggamannya maksudnya demi Allah Inna ahadakum sungguh salah satu dari kalian itu la ya'malu bi amali ahli jannati sepanjang hidupnya melakukan perbuatannya ahli surga baik-baik semuanya hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira sampai digambarkan hitungannya itu ke surga itu tinggal sejengkal lagi Hampir beberapa jam meninggal itu ibaratnya. Tahunan dia beribadah, tapi sebelum memasuki surga sejengkal itu. Wa alaihi alkitabu. Lalu telah ditentukan ketentuan dari Allah. Fayyam alubi amali ahlinari. Kemudian dia melakukan perbuatannya ahlinar. Fayyathulhuha. Kemudian masuk ke neraka ngeri ada orang yang sudah ditentukan oleh Allah Dia itu sebagai ahli neraka padahal dia sepanjang hidupnya melakukan kebaikan terus tak taunya menjelang kematiannya menjadi ahli neraka dicatat oleh Allah sebagai ahli neraka begitu sebaliknya ada orang yang sepanjang hidupnya enak hatakum la ya'malu amali ahli nar ada orang sepanjang hidupnya melakukan perbuatannya ahli neraka Sampai diantara dia dengan neraka tidak ada kecuali sejengkal. Atau sedirok bukan sejengkal, sedirok. Satu dirok itu sebegini nih. Tangan itu dirok, tarasiku dengan tangan. Satu dirok, tatanya tata sudah ditentukan dia sebagai ahli surga, mati dalam keadaan iman. Ahli surga. Wah, mendengar hadis ini biasanya langsung seorang hamba itu apa artinya aku berbuat baik kalau begitu kalau aku berbuat baik untuk apa kalau memang aku sudah dicatat oleh Allah sebagai ahli neraka ini adalah godaan syaitan sementara harus yakin bahwa Allah itu tidak akan menyanyiakan amal perbuatan siapapun dalam ayat Al-Quran yang banyak sekali misalnya di dalam surat Al-Baqarah di dalam surat Al-Kahfi juga disebutkan bahwasanya innalladzina amanu wa amilusholihati orang-orang yang beriman dan mereka yang beramal saleh inna sesungguhnya kami Allah di sini lanudhi'u ajra man ahsana amala kami tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Banyak ayat-ayat yang serupa dengan itu. Allah tidak akan menyia-nyiakan selagi orang berbuat baik Allah akan beri Inna Allah la yukliful mi'at Allah tidak akan ingkar dengan janjinya Janji memberi, Allah beri karena memberi bagi Allah adalah Tidak susah Sampai dikatakan bahasanya Allah tidak akan ingkar janji Kalau Allah memaafkan orang yang dosa Itu adalah memang sifat Allah Tapi untuk ingkar janji bukan sifat Biarpun Allah boleh menyiksa orang yang ahli ibadah Allah memasukkan ke neraka ahli ibadah seperti dalam akidah kita. Allah boleh menyiksa orang yang ahli ibadah sekalipun. Boleh, akan tapi Allah, apakah Allah bakal melakukan? Allah boleh memasukkan ahli neraka ke surga. Boleh karena Allah boleh melakukan apa saja. Tapi Allah sudah menjanjikan bahwasanya kalau orang kafir kepada Allah, enggak beriman kepada Nabi Muhammad di neraka, ya di neraka. Begitu sebaliknya kalau orang itu berbuat baik akan Allah gaji dan diberi pahala dimasukkan ke surga. Pemakan Allah li yudia imanakum innallaha binasi laraufur rahim. Allah tidak akan menyenyakiakan iman kamu yang pernah ada di dalam hatimu, iman sekaligus cabang-cabangnya, iman dan amal atas dasar iman. Allah tidak akan menyanyiakan semua yang pernah kau lakukan dari kebaikan. Allah itu malah pengasih, Allah malah penyayang, enggak akan Allah itu dolim kepada hambanya Dan ini, ini keyakinan harus dibangun, artinya selagi orang itu berbuat baik Maka ketahuilah bagi Allah tantang untuk ingkar janji, Allah akan kasih, Allah akan beri Lalu bagaimana dengan ayat ahadis tersebut, laku ada orang berbuat baik ternyata pada akhirnya eh masuk neraka karena dia adalah sudah dicatat oleh Allah sebagai ahli neraka tiba-tiba sebelum meninggal beberapa hari jatuh terjerumus dalam kehinaan maka setelah itu dia mati dalam keadaan su'ul khotimah lalu masuk neraka nah ini godaan seperti itu tuh ada maka keyakinan kita harus kita bangun Allah tidak akan ingkar janji lalu bagaimana kita menyikapi lo kau ada terus bagaimana kita menanggapi atau melihat kenyataan semacam ini apa yang harus kita lakukan? Memang Allah tidak akan menyanyikan, tapi hadis Nabi bunyinya begitu. Gimana mempertemukan? Ada hadis lain yang diriadikan oleh Imam Muslim. Ada sebuah hadis bahasanya hadis yang panjang diantaranya bunyinya rajula ada seorang laki-laki la -laki, ya amalu sungguh ia beramal amal ahlil jannati perbuatannya ahli jannah perbuatannya ahli surga fima yabdulinnasi di mata manusia ada orang berbuat melakukan pekerjaannya ahli surga di mata manusia fima yabdulinnasi terlihat di depan manusia itu ahli sujud, ahli sedekah, ahli ibadah wa huwa nar ternyata dia adalah ahli neraka subhanallah wa inar rajula dan sungguh seorang laki-laki lay'amalu laki la ya amala ahli nari perbuatannya ahli neraka fi ma yabdul di mata manusia terlihat dia melakukan perbuatan ahli neraka wa huwa jannati ternyata dia adalah orang ahli surga lihat kalimat terlihat di pandangan manusia ini adalah Keterangan yang sangat jelas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada satu perbuatan yang memang di depan manusia itu adalah kayaknya pekerjaan ahli surga. Tapi ternyata dia adalah ahli neraka dan memang pernah ada ini di zaman Nabi Muhammad ada orang jihad di jalan Allah paling berani dia melakukan jihad, berani berani berani. Tapi ternyata oleh Nabi Muhammad dikatakan dia adalah ahli neraka. Kenapa bisa seperti itu? Orang melihat dia jihad membunuh lawan, tapi Allah melihat apa yang ada di hatinya. Inallah yandur ilah suharikum, walailah adzatikum, walailah adzamikum. Allah tidak akan melihat. Allah yandur ilah adzatikum, walailah suharikum. Allah tidak akan melihat kepada jasadmu dan kepada bentuk wajihmu. Walakin yang durilah kulubikum Allah melihat hati. Hatinya itu untuk apa itu perang? Sedekah kita untuk apa? solat kita karena apa ini, ini hanya Allah yang tahu makanya tidak ada orang lain tahu ada orang berbuat amalnya ahli surga di depan manusia memang dia amalnya ahli surga bayangkan dia rajin ngaji rajin puasa rajin ibadah rajin-rajin rajin rajin, sedekah tapi ternyata dia ahli neraka karena apa memang dia secara dohir melakukan pekerjaan ahli surga tapi secara batin amalnya itu bukan karena Allah dan Allah hanya melihat batin itu melihat hakikat amal untuk siapa maka yang disebut orang kelihatannya baik semua kok tiba-tiba su'ul khotimah itu adalah karena amal yang dilakukan ini selama ini adalah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala maka pungkasannya itu nanti sesuai dengan amalnya itu yang bukan karena Allah yaitu su'ul khotimah Maka di sini adalah pendidikan besar para ahli tasawuf dengan kalimat husnuzun. Sebab yang namanya ikhlas dan tidak ikhlas diterima, tidak diterima, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Maka kita tidak boleh mengatakan belum tentu sampean ahli ibadah begitu bakal masuk surga. Ya enggak boleh kita. Wong oh, kita enggak tahu bisa saja itu ikhlas dan diterima oleh Allah. Seperti yang pernah kita bahas dalam pembahasan ikhlas, ikhlas itu enggak ada yang tahu sampai malaikat pencatat amal pun enggak tahu kalau itu enggak ikhlas. Begitu halusnya ikhlas seperti mitlu watabi binam lati sadai ala sahratil sama'i Yang namanya riya itu yang menghapus keikhlasan, yang merusak keikhlasan akhfa lebih lembut minda bibinam saudah, daripada langkah kaki semut hitam yang berjalan di dalam kegelapan malam di atas batu hitam tidak ada yang tahu makanya ibu bapak kalau ada orang sedekah kok ngomong benar saya ikhlas itu tidak ikhlas langsung tuh? ikhlas kok ngomong-ngomong ikhlas itu malah disembunyikan makanya ikhlasnya amal itu adalah spesial antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maka sedekah yang paling dekat kepada dikabul oleh Allah sedekah sir yang enggak ada orang tahu. Maka di sini nahnu kita itu nahkum bidzahir, menghukumi zahir saja. Zahirnya bagus-bagus. Allah yang mengurusi batinnya. Jangan kita sok tahu batinnya orang. Maka ini husnudzon kita kepada orang ahli ibadah, dia ya orang soleh Kita datang kepadanya, kita minta doa, kita hormati, kita hargai. Ini husnudzon kalau kita datang kepada seorang alim itu karena apa khusnudhun kita tidak tahu apakah dia adalah kekasih Allah yang sesungguhnya atau tidak kita enggak tahu tapi ingat nggak boleh kita suhudun memang ya Allah memang Zohirnya belum tentu akhirnya itu belum jaminan dia itu diterima oleh Allah tapi kita kan juga tidak tahu batinnya Maka tidak ada celah bagi kita untuk suudan pada orang Kalau orang alihibadah sholat Masya Allah orang baik Alhamdulillah Nah satu sisi Ada orang kelihatannya pekerjaannya ahli neraka Tapi ternyata dia ahli surga Ini gimana kita memahaminya Ini sisi lain Adabnya kekasih Allah Dengan orang bejat, orang sesat, orang terjerumus ada orang secara dohir pekerjaannya itu pekerjaan ahli neraka. Tapi ternyata dia ahli surga. Di depan mata manusia dia pekerjaannya ahli neraka. Tapi ternyata ahli surga Gimana ini? Masa mungkin? Mungkin. Bisa saja orang itu berbuat maksiat di siang hari tengah malam. Atau di saat dia melakukan kemaksiatan itu dia menceritatinya. Dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan selalu berangan-angan Ya Allah, kapan kau keluarkan aku dari pekerjaan ini Dan alangkah banyaknya orang semacam itu Ia bekerja di tempat yang haram Tercurus dalam kubang kehinaan Akan tetapi yang ada di dalam hatinya Bagaimana keluar Ya Allah, menangis di tengah malam Tangisnya menghapus dosanya Memang kelihatannya dia itu Masya Allah bisa tertawa di saat bermaksiat Akan tapi bisa saja menjerituk Menangis dia, minta ampun kepada Allah dan selalu minta pertolongan. Ya Allah keluarkan, keluarkan dari kehinaan ini. Kita tidak tahu itu semua. Dan rintihan itu bukan orang action. Orang action mah bisa menangis. Kalau action soleh itu bagus, gampang ya. Kalau pengen action soleh, biar anda dibilang orang soleh. hati-hati ya. Kalau jalan jangan toleh-toleh. Mata mengrunduk, Dikit-dikit -dik, bilang Subhanallah, Astaghfirullah, Subhanallah. Kalau ada orang ngomong, masya Allah, Sambil bilang punten. Oh, Masya Allah oh, Coba istiqomah begitu bu Setahun bu Dibilang wali Itu sudah ya Nah, Kalau dimarahi orang Kamu yang sabar Masya Allah Dan siapkan duit Kalau ada orang marah Kepada ente Siapkan duit 10 ribu Kasihkan dia eh, Ini kan action jadi wali ya Gampang itu ya Praktekin setahun Bisa jadi wali Di cerempuan itu ya Tapi bukan urusan kita Dengan manusia itu Allah yang akan menilai Maka kita sisi lain tidak boleh suudan orang melakukan sholat tidak usah di suudan. Nih. Orang sedekah di depan orang tidak usah suudan. Sedekah segitu aja pamer-pamer. Ngapain suudan lagi kita ini? Perasaan buruk pada orang. Biarin orang. Biasa saja orang sedekah di depan orang itu. Karena dia ingin ikhlas. Seperti pelajaran ikhlas yang kita amalkan dahulu. Jadi uruh, urusan ikhlas itu bukan urusan cara. Urusan hati ternyata. Kalau ada orang mengajar tidak mau digaji Belum tentu ikhlas Tapi gak boleh kita suudun Prasangka buruk gak boleh Belum tentu ikhlas maksudnya untuk kita sendiri Kalau anda termasuk orang yang mengajar Di sebuah lembaga islam Lalu anda tidak menerima duit Jangan dianggap anda sudah ikhlas Tinggal niatnya apa Bisa saja dia tidak menerima uang Sebab niatnya apa Biar dibilang satu sekolah orang yang paling ikhlas Makan, Habis Gelar tuh Sisi lain ada orang yang sedekah di depan orang. Kayaknya memang tidak ikhlas. Tolong Mbak Ji, saya nyumbang 500 ribu ya. Tolong kasih tahu pada orang kalau saya nyumbang 500 ribu. Hm, itu aja pamer-pamer. Cuma 500 sudah pamer-pamer. Tidak, Bu. Padahal nyumbangnya bukan 505 juta. Ngomongnya saja suruh ngasih tahu 500-nya. Jadi belum tentu orang pamer dengan amal itu adalah riya. Jadi ini urusan kepada Allah, enggak usah kita ikut-ikut. Kalau ada orang berbuat baik khusnudzan. Nah, kalau ada orang berbuat jahat gimana? Khusnudzan tetap ada. Khusnudzannya apa? Bisa saja dia adalah orang yang dicintai Allah, bisa saja orang baik, maka saya punya kewajiban menasihati, ngingetin dengan cara yang dihadirkan Rasulullah, bukan cara merendahkan. Lihat kalau dakwahnya seorang ulama merendahkan gak akan nyampe ulama melihat orang bejat itu dengan mata kasih sayang bahkan sangat berhati-hati kalau menasihati jangan-jangan dia lebih baik dariku Subhanallah. dia bejat memang bisa saja Allah sudah mengampuni dosanya dan aku belum tahu jaminan akhirku kayak apa maka ulama enggak akan sombong kepada orang-orang bermaksiat tapi tetap mengingatkan dengan cara yang baik bukan menghinakan dasar ahlin neraka dasar begini ngerti tidak kau amalmu mana coba ikut pengajian oh bodoh goblok ah enggak ada begitu maka di saat melihat orang bejat orang sesat melihat dengan mata kasih tetap mengingatkan bukan biarkan khusnudun saja biarpun dia mabuk zina insyaallah ahli surga tidak ada begitu maksudnya khusnudun itu adalah bisa saja suatu ketika ia berubah menjadi kekasih Allah maka dari itu kalau kita ingin mengingatkan dengan akhlak yang mulia adab jangan merendahkan siapapun kelihatannya dia jelek hari ini tapi besok bisa melampaui lebih bagus ini pernah terjadi di seorang alim yang bernama Syekh Dr Muhammad Said Ramadan Al-Buti Lagi pernah dari majlis macam ini Tiba-tiba ada orang pemabuk Langsung duduk di majlisnya Tentunya dengan model yang macam-macam ya Tiba-tiba duduk di majlis Mau diusir Oleh orang-orang Oleh beliau di stop Jangan Kenapa engkau mengusir Apakah engkau sudah tahu jaminan, apakah kamu kamu sudah punya jaminan bahasanya engkau lebih bagus dari dia? Kedatangan dia ke tempat ini untuk mulia, apalagi dia duduk di tempat ini, duduk tempat yang sangat mulia Biarkan dia duduk di tempat ini, jangan diusir Makanya para kekasih Allah itu hatinya terbuka matanya itu menutup diri yang penjahat datang mangga orang soleh datang mangga harapannya penjahat masuk keluar jadi orang soleh begitu makanya hati-hati kalau orang berjahat berbuat jahat di masjid berbuat jahat di pesantren ini adalah daftar sengsara paling lama itu orang sebab yang ngontrol langsung Allah tuh artinya itu ada hukumannya sendiri mencuri jelek ya tapi kalau sudah mencuri di masjid waduh mencuri di pesantren luar biasa. Bohong kotor. Tapi kalau bohong dengan kekasih Allah waduh lebih ngeri lagi. Apalagi bohong sama orang yang husnudzon waduh. disinilah maka pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalau melihat orang yang kotor itu jangan melihat dengan merendahkan itu bisa saja hidayah itu dibalik dalam hadis yang diluatkan oleh mah muslim hadis yang panjang ceritanya yang sering kita hadirkan ada orang di atas gunung ahli ibadah satu sisi ada preman pasar preman yang kerjaannya mungkin yang minta kalau zaman sekarang mungkin tatuan sama anting rambutnya merah kuning hijau segala macam wah macam-macam baju itu baju durobek-robek segala macam ini ada orang ahli ibadah di atas gunung Tiba-tiba sang alim yang ada di atas gunung yang ini kok kehabisan bekal. Karena bekalnya habis mau tidak mau harus turun ke bawah. Turun ke bawah. Si preban pasar itu tiba-tiba tergerak hatinya saat itu untuk datang kepada kiai yang ada di atas. Ya ingin mendengar petua, ingin melihat, ingin duduklah, ingin baik itu saja dia sadar, dia kotor, mungkin dia bisa diolak-olak tapi dia labeni, lab, apa, lawan itu semuanya pokoknya saya harus datang ke Kiai. berangkatlah sang preman ke tempatnya sang Kiai, karena di pekudungan adanya jalan setapak karena adanya jalan setapak, ya pasti berpapasan dong berpapasanlah mereka berdua antara si preman yang jahat dan Kiai yang katanya ahli ibadah rupanya sang preman itu lihat di saat melihat sang Kiai melihat dengan khusnudan itu kekasih Allah sehingga karena dia tahu itu dia menduga itu kekasih Allah yang ada hormat Allah, kenapa saya harus ketemu di sini, aku belum siap begitu kekagumannya menguasai dirinya sampai ia terduduk di jalan setapak tersebut dan ia pun tidak bisa bertutur kata sepatah katapun yang ada hanya isyarat begini Maksudnya Mangga Kiai lewat Silahkan Subhanallah Sampai Kiai itu meninggalkan Sampai Kiai lewat Matanya masih memandang Sang Kiai dengan penuh kekaguman Sampai Kiai hilang dari pandangannya Tapi tidak hilang dari hatinya Ah nanti saja saya tunggu di atas ajalah Kagum Tidak seudon Padahal preman itu Rupanya Sang Kiai itu Di saat melihat preman Caranya pada beda Cara pandangnya eh si busuk kotor ni mau kemana hmm. karena ia merendahkan si preman maka dia pun tidak mengucapkan salam tidak bertanya hendak kemana engkau, rupanya merasa dia itu orang yang baik, sudah ahli ibadah bertahun-tahun, ahli puasa, merendahkan si preman, begitu saja dilewati sang preman, tanpa mengucapkan salam dan tegur sapa, merendahkan orang Abah Sabda Nabi, lihat gara-gara hati yang merendahkan orang, itulah, maka Allah mencabut hidayahnya sebaliknya khusnudunnya preman menganggap itu kan waliullah ahli ibadah khusnudun kepada ulama cinta kepada ulama biarpun belum ketemu ulama yang sesungguhnya Allah beri hidayah tuh makanya penting melihat orang itu dengan mata kasih dan cinta jangan merendahkan kita kadang sering sombong melihat orang dengan satu aib itu seolah-olah harga mati dia tidak bisa baik cobalah kita yang sudah ngaji setiap hari yang sujudnya banyak yang puasanya banyak Pernahkah kita suatu ketika lewat di tengah malam Jam satu malam di terminal atau mana di situ ada anak perempuan-perempuan Anak-anak gadis atau wanita-wanita Yang di saat setiap ada mobil lewat Pasti dia melambaikan tangannya Ia adalah wanita yang menjual diri Anda pulang pengajian rombongan Melihat mereka kira-kira apa yang ada di hati kita Sering yang muncul kesombongan Ih kesian malam-malam jual diri dunia capek malam mal, mati masuk neraka. Kadang-kadang seperti itu. Hm, enggak mau pengajian, enggak mau ini. Ih, kasihan benar, Bu ya. Ya kasihan tuh dasar. Subhanallah. Melihat orang lain dengan merendahkan seolah-olah dia di mobil bersama Bu Haji, Bu Haji itu sudah ahli surga tuh. Sementara kalau Nabi Muhammad melihat tidak begitu, kekasih mengikut Nabi Muhammad, pecinta Rasulullah kalau melihat orang semacam itu melihat dengan mata terenyuh, lalu menghadirkan doa, ya Allah itu umat kekasihmu Nabi Muhammad terjerumus, berikan petunjuk dan bimbinganmu, ya Allah, jangan biarkan terus seperti itu, gak sempat dia menertawakannya ini beda cara pandang orang soleh, makanya jangan merendahkan siapapun, ini bahaya khususnya orang yang or, diberi oleh Allah kelebihan secara zahir al-ustad al-qiyai nah ini biasanya mudah merendahkan orang ya astaghfirullahaladzim ya Allah astaghfirullahaladzim ya. sehingga kalau diingatkan oleh orang kiai jangan begitu subhanallah astaghfirullah, astaghfirullah. subhanallah itu bukan mengagungkan Allah Mengakunkan dirinya sendiri, kalau dikritik bilang Subhanallah, tidak ngeri orang itu. Subhanallah, kayaknya memuji Allah kan? Tapi muji dirinya sendiri, tidak bisa saya disalahin. Maksudnya gitu, Kayaknya Subhanallah, kayaknya Astovirlo. Sebab Astovirlo bunyinya Astovirlo, maksudnya apa? Rendahkan Astovirlo nadiim. Astaghfirullahaladzim. Astovirlo nadiimnya enggak enak ya. Astovirlo hal adimnya enggak enak, rendahkan orang hati-hati. Jadi Subhanallah ini Hikmahnya ibn atauilaskan dari luar biasa dahsyat. Jadi melihat orang, maka kita tidak tahu pungkasan orang ini seperti apa yang ada di hadapan kita, enggak tahu pungkasannya seperti apa karena tidak tahu, makanya kalau dia ahli kebaikan, Yahus Nudhan dia ahli kebaikan kalau dia ternyata ahli kebatilan, orang berbuat jahat segala macam, nah tata hati kita Hikmah nasihati dengan cara yang baik berangkat dari kerinduan agar dia kembali kepada Allah bukan dengan dicaci dasar emas eh, masuk neraka bertutuk ngertindak kamu ini wah, melanggar syariat Nabi Muhammad berapa tahun kau begini apakah kau tidak tahu tabungan dosamu ngertindak wah ambil hatinya bagaimana akhlak Rasulullah SAW meluluhkan orang-orang yang keras kayak apa ada orang kejam dengan Nabi Muhammad gak punya adab ngelompat ke kemana Nabi Muhammad ya Muhammad aku pengen itu diambil sorban Nabi Muhammad sampai leher beliau yang putih itu memerah ke hitam-hitaman karena kena ini sorban yang mengalung ditarik begitu kuatnya sahabat Nabi Muhammad SAW marah Nabinya dibegitukan menghundus pedang mau dibunuh orang itu apa jawab Nabi Muhammad Jangan lakukan itu Ya Rasulullah ini jahat Jangan lakukan itu Tiba-tiba orang ini dibawa ke kamarnya Rasulullah Kamu pengen apa? Aku pengen itu, ambil Ada lagi yang kau inginkan? Melihat Nabi Muhammad kok sejuk begitu Para sahabat Nabi di luar sudah keringetan Kalau sampai terjadi apa-apa Nabi Muhammad jerit begitu Masuk dibunuh tuh orang Siap-siap ini Rupanya melihat Nabi Muhammad sahdu lembut indah begitu melihat wajah Nabi Muhammad tiba-tiba menitikkan air mata dan berkata aku mau ikut engkau saja Subhanallah baik kalau ikut aku bersyahadat syahadat asyhadu allaahil anna munkar Rasulullah setelah itu kan mau keluar ditahan jangan keluar orang di luar enggak tahu kalau kamu sudah bersyahadat bisa saja kamu keluar ditusuk sama pedang diantar ke Rasulullah, dipegang, aku keluar dulu, keluar, bingung para sahabat Nabi. Ini orang tadi waktu masuk mukanya syerem mengerikan, sekarang kok sudah mulai ada bekas tangis, ada sayu sendu itu. Ah, ya Rasulullah berubah, iya berubah. Coba kalau tadi kau pukulin dia bisa lari ke birit-birit dan jauh dari iman, tapi di saat aku ambil dengan kelembutan dia kenal aku dan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adabnya Ustad adabnya Kiai, luar biasa Rasulullah seperti itu, tapi harus ada tegas di saat orang menodai syariat Nabi Muhammad diingatkan gak mau dan sebagainya mencaci, harus kita berani jangan kalem-kalem saja, ada batasnya Nabi Muhammad juga perang ada peperangan, tapi ini dakwah kepada saudara yang seagama atau di luar pun caranya ini dahulu adab kelembutan dulu, tapi setelah itu kita harus tegas kadang-kadang ini kebablasan kelembutan kita ini Makanya orang Sufi, ahli tasawuf ini kadang-kadang kebablasan, tidak punya cemburu. Mohon maaf, ahli tasawuf ini adalah manhaj yang sangat benar. Tapi kadang-kadang kelewatan. Akidahnya dicaci maki itu diam saja. Guru-gurunya diolok-olok tenang-tenang saja. Ya ini zaman sekarang sudah mulai banyak, karena kebablasan memegang kalimat husnudonnya, husnudonnya kebablasan. Ada aturannya. Kapan orang marah? Di saat akidah kita dinodai. Di saat agama kita dinodai, harus marah. Guru-guru kita dinodai, manhaj kita dinodai. Sekarang kan ada orang mengatakan sesat syirik masuk neraka, sesat syirik masuk neraka. Ada orang yang merayakan Maulid Nabi katanya apa? membaca dibak itu adalah lebih kecil, orang-orang merayakan Maulid Nabi itu hukumnya syirik, sebab mereka telah mengatakan meyakini berjanji lebih bagus dari Al-Qur'an. Ini kan fitnah apalagi baru-baru kita dengar yang membaca yang merayakan maulid nabi itu lebih kecil dari pelaku zina. nah kalau kita diam benar-benar dungu, lain permasalahannya harus ada jadi jangan sampai kita menghadirkan makna kesucukan kepada ahli maksiat, lalu sampai kita itu terjerumus di dalam membiarkan kebatilan berbeda loh ya ahli bid'ah orang yang keras kepala sudah dikasih tahu kebenaran tidak mau menerima kebenaran dengan orang yang melakukan kebatilan tapi insaf tadi disebutkan bahwa ada orang secara dohir berbuat perbuatannya melakukan perbuatannya ahli neraka tapi dia ahli surga dia itu ada insaf di dalam hatinya memang dia bermaksiat tapi insaf tidak membela kebatilannya kalau diingatkan kamu nih gimana gimana ya masya allah saya pengen sebetulnya ninggalkan ini nah, ada berbeda dengan Allah, oh repot sama kiai semuanya jadi haram, gak bakal tobat tuh orang, repot sama ustad, dikit-dikit haram, ayun ah, eh gak bakal tobat makanya menyadari kesalahan dulu tuh maknanya penting insyaf, lah itulah yang menjadikan orang menangis ada orang bekerja di sebuah instansi yang haram, gimana aku? benci dulu kepada pekerjaan tersebut, apakah harus keluar? kalau mampu, kalau tidak pelan-pelan, benci dulu dan mohon kepada Allah, ini insyaf tapi kalau orang gak insyaf Gimana bisa taubat? Wong dia tidak menyadari kalau itu perbuatan yang salah kembali kepada hikmah bahasanya tadi seolah-olah di dalam urusan khusnul khatimah saja bukan kalau ada orang tandanya orang berhasil pada pungkasannya nanti adalah jika orang itu memulai pekerjaan tersebut dengan kembali kepada Allah ini luar biasa dalam urusan bekerja anda mau bekerja nanda nah, modal di saat anda ingin bekerja, anda harus tahu ingin diridhoi oleh Allah atau tidak. Kalau ditanya untuk apa mencari nafkah, untuk siapa keluarga. Biar kenapa? Ya biar keluargaku makan barang yang halal, yang baik, yang begitu kan begitu. Kalau ada orang tanya bekerja seperti itu harus jelas. Untuk apa kau memberi nafkah anak istrimu agar anak istriku ya hidup nyaman. Nyaman itu gimana? Ya tidak susah. Susah di dunia atau di akhirat? Ya dunia akhirat. Bener, bener. Dan nah, ini kan tujuannya. Kalau tujuan kita benar, itu an-nihayat. Kalau tujuannya benar, pasti mencari nafkahnya juga benar. Saya ingin orang anak-anak saya cukup. Saya ingin punya rumah yang terhormat. Kemudian aku ingin memfasilitasi pendidikan buat anak-anak saya pengen nyekolahkan biar sekolah agama nanti atau belajar ilmu agama hingga nanti dia kenal Allah ini kan nihayat, maksudnya tujuannya seperti itu agar diridai oleh Allah kalau tujuannya benar pasti di saat meniti ke sini adalah benar cari nafkahnya yang halal maka dari awal bisa terlihat lah kalau cari nafkahnya awut-awutan wah pengen punya anak soleh nggak ketemu judulnya tuh ini dalam urusan bekerja, maka mulailah pekerjaan kita dengan ingat kepada Allah. Rujuk ila Allah fil bidayati. Anda mau bekerja hadirkan. Jangan yang ada. Jangan yang penting banyak dulu atau yang penting diterima dulu. Sampai pernah suatu ketika ada yang bertanya, ada orang menerima melamar tiga kantor dan diterima semuanya. Subhanallah, kita terharu. Wah, oh, ya saya diterima semuanya. Kira-kira yang paling halal yang mana? Lihat. Ini kan insya luar biasa kalau ternyata yang paling halal, halal yang paling sedikit gajinya gimana ya itu saja yang saya ambil subhanallah sementara kalau sudah hawa nafsu ah ngapain repot-repot tanya yang penting paling banyak mana ini paling menguntungkan jadi itu adalah iman tuh bukan yang paling banyak bukan yang paling menyelamatkan yang mana mungkin anda ada tawaran di depan anda kerjaan yang halal dan yang haram kerjaan yang bersih dan lebih bersih lihat iman berbicara di sini Nah, kalau anda mengambilnya benar maka insyaallah anda akan sampai kepada tujuan ini urusan urusan pekerjaan urusan mengambil kepemimpinan ada koidah yang pernah kita hadirkan <tuh> tujuan sebaik apapun tujuan sebaik apapun kalau caranya enggak benar <tuh> enggak akan dapat apa-apa tujuannya baik caranya enggak benar orang tidak akan mendapatkan hasil apapun tapi sebaliknya tujuan benar caranya benar biarpun tidak berhasil dia sudah dapat pahalanya tujuannya benar caranya benar enggak dapat yang dituju tapi pahalanya sudah utuh tapi tujuannya baik caranya enggak benar enggak ada nilainya mungkin kadang-kadang perlu contoh yang terang contohnya apa bangun masjid hebat bagus enggak untuk apa sholat pengajian bangun masjid itu tujuan tapi caranya ngumpulkan dana kumpulin preman untuk ngerampok ayo gimana hasilnya jadi tujuan baik kalau caranya enggak baik enggak akan sampai kepada tujuan maka harus kita caranya termasuk dalam urusan berumah tangga adik-adik kami yang kami cintai para orang tua juga anda harus melihat itu kemuliaan. Ada kalau orang menikah diajarkan Rasulullah istikhor, kan? Istikhor itu ada. Istikhor itu minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka istikhor itu baru terjadi kapan? Setelah secara dohir cocok sesuai dengan syariat. Istikhor dalam masalah pemilihan jodoh barangkali para orang tua, adik-adik kami para putra-putra, ini laki-laki yang sudah waktunya menikah, misalnya kalau mau memilih pasangan itu istiqoroh istiqoroh itu adalah bukan ngatur Allah ngajukan, ya Allah kalau memang dia baik untukku, jadikan kalau enggak, jauhkan, nah ini kalau begini, doa istiqoroh ya Allah, jadikan dia suamiku atau jadikan dia istriku, bukan istiqoroh tuh ngatur Allah tuh istiqoroh itu adalah Ya Allah, kalau mang dia baik untukku, jadikan untukku. Kalau tidak, jauhkan. Nah, kapan istighoroh? Istighoroh itu setelah dhuhr, secara dhuhr. Ini termasuk pekerjaan ya, semuanya. Bukan urusan jodoh yang lainnya. Pekerjaan, jodoh, teman. Ini Istighoroh itu setelah pilih, ini halal, halal, halal. Baik, baik, baik. Nah, kalau pekerjaan haram sama yang halal, tidak usah istighoroh. Tidak ada istighoroh, langsung ambil yang halal ini yang satu gak pernah sholat, yang satu rajin sholat pilih mana? gak pakai istikharah, ibaratnya begitu jadi istikharah itu bukan ada orang melamarku siapa dia? dia sih katanya pemabuk besar di kota ini dan dia juga pernah bunuh tiga orang terus, Ah, ya gak usah istikharah kalau gitu, istikharah itu apa? orangnya katanya mabaik subhanallah, rajin ibadah terus nih, istikharah, istikharah harus. biarpun secara bohir baik sebab yang baik belum tentu baik untuk anda. Maka istighoroh. Memulainya menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini akan kita hilangkan apa namanya ketertipuan dengan akal kita. Orang sering tertipu. Orang sering tertipu dengan kemampuan kita memilih, kemampuan kita di dalam uh, menyelesaikan sebuah pekerjaan. Jadi orang sering mengandalkan keterdasanya mengandalkan pilihannya eh, itu bagus cocok tempat saya makanya strategi kalau saya membangun toko di sini masya Allah pasti wah pasti ini kan secara strategi orang banyak lewat ini ini belum tentu tapi istiqoroh setelah tempat ini strategis anda istiqoroh dan kalau orang beristiqoroh tidak harus melihat di dalam mimpi tidak bisa saja tidak melihat di dalam mimpi akan tapi dimudahkan jalankan proses setelah itu Allah akan memudahkannya ini bagi kita yang ingin bekerja memilih jodoh, termasuk orang tua memilihkan jodoh. Ketahuilah pernikahan itu adalah harus bahagia. Termasuk kehinaan kalau kita ingin bekerja hanya mencari yang namanya materi, bukan mencari tujuan. Kalau mencari duit tak berbahaya itu. Kamu cari apa? Uang yang banyak? Oh enggak. Kalau uang yang banyak, gede-gedean gaji. Tapi aku pengen mencari yang halal. Nah itu ters mencari masakan bagaimana yang bisa membahagiakan anak istri, anak saya, keluarga saya, nah ini pasti soleha makanya termasuk kehinaan jika ada orang menikah karena melihat kekayaannya dulu karena melihat pangkatnya dulu, itu kehinaan di dalam sebuah pernikahan pekerjaan juga begitu, gajinya yang dulu dihinakan nanti sudah gaji naik, ada sebelah lagi naik lagi, waduh akhirnya kurang Mau, korupsi segala macam, karena tamak yang dicari adalah menuruti ketamaannya baik, inilah, jadi apapun kalau kita ingin berhasil di pungkasan nanti, maka sekarang kita titi kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Ibn Atta'illah kesimpulan dari syarah apa yang syarah hikamnya Ibn Atta'illah adalah terus, Allah tidak akan menianyakan amal kita terus kalau memang pengen menjadi ahli surga lo jalan ahli kebaikan kebaikan kebaikan nanti insya Allah mati dalam keadaan ahli surga dan kita memperbaiki amal kita dengan ikhlas tulus yang belum ikhlas terus ikhlas terus ikhlas jangan sampai pungkasan kita nanti hina makanya enggak tahu ini semua kita berusaha minta kepada Allah ya Allah jadikan kami ahli ikhlas ahli ikhlas ahli ikhlas jangan mempunyai saya sudah ikhlas nggak terus berusaha takut kita tertipu dengan amal kita kalau sudah tertibu dengan amal kayaknya ahli surga ternyata dia adalah ahli neraka itulah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini saja semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah dan menjadikan kita ahli kebaikan wallahu a'lam bisawab. Ya, kembalasan aljazah. Masih ada waktu 10 menit kami persilakan Bapak-bapak satu, Ibu-ibu satu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ada satu perempuan Cantik Yang luar biasa Punya Lakinya namanya Satu Juta Kimin Satu Juta Kimin usahanya Di Sumatera Ini binihnya Pacar-pacaran Sampai bersetumbuh Ya biasa kalau datang lakinya ya. Laki sama lakinya. Kalau enggak ada ya dengan pacarnya. Akhirnya sampai ya hamil. Nah, anaknya ini minta ditanya saya menanyakan, anaknya namanya apa gitu. Apakah ada apakah Tidak ada Pak, ya minta nama anaknya tuh. Segitu aja deh. Ibu-ibu kami persilakan satu yang mau bertanya, acungkan tangan kalau gak ada, bapak-bapak satu lagi ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum Ustadz saya mau nanya kalau lagi puasa, udah inksak, tapi perasaan tuh kayak kepencok tuh. Keluar gimana Ustaz? Apa itu? Lagi puasa tuh pun uh, udah inksak, uh, ini ke, kayak kepencok gitu. Apanya yang keluar? Uh, ini ya perasaan keluar gitu. Perasaan. Yang keluar apanya? Enggak enggak keluar, tapi perasaan keluar gitu, kayak hawa pedesnya itu. Huh? Hawa pedesnya itu, Pak dari mulut maksudnya iya Oh keluar dari mulut keluar dari mata dari hidung dari telinga amanya terus yang kedua itu kalau saya lihat internet betul enggak ya itu tuh ada dikatakan disitunya tuh pas mikrojo Rasulullah mau ke atas batunya ikut ke atas terus di diapa dihentak atau diberhentikan terus batu itu ngambang terus di internet batu batu, batu besar Betul enggak itu di internet? Negara saya lupa itu. Itu aja Ustaz, makasih. Asalamualaikum. Selamat pagi. Ibu-ibu, adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi Saya mau nanya, bagaimana hukumnya kalau orang tua mendolimi anaknya? Jadi anak tersebut tidak pernah dipikirkan masalah nafkahnya, masalah pendidikannya. Jadi seakan-akan kalau seumpamanya mengadu atau mengeluh atau meminta untuk keperluan pendidikannya, dia tidak pernah menanggapinya seakan-akan. Anak tersebut bohong, padahal kenyataannya memang benar-benar untuk pendidikan. Bagaimana menanggapi dan menyikapinya sebagai anak terhadap orang tuanya? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi, apa insya Allah? Siringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Saya mau tanya tentang istikharah. Salat istikharah ada yang menganjurkan untuk mencari jawaban dalam salat istikharah kita boleh membaca Al-Qur'an mana saja halaman yang kita baca kemudian membandingkan huruf kha karena itu khair dengan huruf sin karena itu syarun, Mana yang lebih banyak itu kita ambil. Kalau dipercaya itu masuknya musrik tidak atau atau mengganggu tidak gitu. terima kasih bu ya, Hanya itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bismillahirrahmanirrahim pertanyaan yang pertama adalah seorang wanita yang sudah mempunyai suami mungkin kalimatnya diperhalus ya, karena majelis yang mulia kita tidak ingin menyebut kalimat-kalimat yang kita ingin membiasakan dengan Kalimat-kalimat mulia di majlis mulia. Begini saja, ada orang punya suami, tapi lalu perempuan itu berzina dengan laki-laki lain, kemudian hamil bagaimana anaknya, dan begitu ya. Nah, di dalam hal seperti ini, kalau air mani itu masih mungkin dari air mani suaminya, maka ketahuilah nasabnya bisa sambung kepada suami. Jadi ada kaidah begini. Seorang suami yang meyakini bahwa yang ada di dalam perut istrinya bukan dari air maninya, maka wajib bagi suami untuk menolak anak tersebut dengan sumpah li'an, sumpah terkutuk kunyinya sumpah demi Allah bahwa yang di dalam perut istriku bukan dari air maniku bahwa yang ada dalam perut istriku bukan dari air maniku sampai empat kali yang kelima adalah laknatullah alayya in kuntum minal kadhibin aku terkutuk kalau memang aku dusta jadi kalau seorang suami meyakini bahwa yang ada di dalam perut istrinya bukan dari air maninya maka itu wajib melian menolak sebab kalau tidak pakai sumpah li'an biarpun itu dari air mani orang lain kalau tidak disumpah maka anaknya itu nyambung nasabnya ke dia ini seandainya yakin bukan dari air maninya kapan yakin bukan dari air maninya lama berpisah sudah lima tahun lebih gak berpisah kok tiba-tiba hamil ya misalnya lah itu jelas yakin tapi kalau masih mungkin dari air maninya Nah, enggak boleh di sini. Haram melian nasabnya sambung. Hanya salahnya dia kurang mendidik. Misalnya, naudzubillah. Sesaat suaminya menggauli, tapi kadang perempuan itu adalah karena perempuan hina dia berzina dengan laki-laki lain. lalu anaknya siapa? Anaknya tetap anak laki laki suaminya. Ya. Adapun enggak enggak enggak sah urusan apa, medis di periksa ini nyambung nasab lihat uh, bagian apa segala macam DNA. Oh, periksa apa itu enggak putus gitu. Jadi secara hukum tuh seperti ini. Bahwa selagi itu punya suami, maka suaminya itu bapak anaknya. Ada hukum lain lagi. Jika seorang suami menemukan istrinya, naudzubillah, melakukan zina, maka sunnah dia untuk segera memberesinya tapi enggak boleh cerita ke orang. Kalau ada seorang suami yang melihat, "Oh, istriku zina, Pak. Saya to, saya isah saja. Istriku zina, haram itu." Ghazab mengatakan istri yang berzina itu adalah termasuk melanggar dan dia harus dicambuk 80 kali karena tidak punya saksi. Biarpun benar dia melihat sendiri. Makanya anaudzubillah, semoga tidak terjadi. Kalau ada seorang suami yang tahu istrinya berzina Maka dianjurkan pisah saja Alasannya apa? Wallahu'alam Jangan disebutkan Kalau memang sudah tidak bisa menerimanya akan Tapi menerima susah Karena pengkhianatan besar di sini Adapun pertanyaan yang disampaikan Nasabnya tetap nyambung kepada suaminya Kecuali suaminya melian Sumpah menolak sang anak Kalau tidak pakai lian Biarpun 20 tahun Tetap nyambung itu nasabnya 20 tahun di Amerika 20 tahun di mana? Istrinya hamil lagi kalau tidak disumpah li'an maka tetap anak itu nyambung nasabnya kepada orang tersebut. Maka ada hukumnya sumpah li'an menolak anak tersebut. Baik, itu adalah masalah itu. Akan tapi itu perempuan yang hina kalau sampai seperti itu, khianat kepada suaminya. Pengkhianat yang luar biasa mengerikan di dunia tidak bahagia, di akhirat dia bakal sengsara. Itu hanya menuruti hawa nafsunya. Perempuan-perempuan yang hina dan suami bisa saja tidak tahu akan tapi mari kita takut zina zina zina ngeri ngeri ngeri, ngeri zina itu baik kemudian waktu imsak keluar sesuatu dari mulut kita kalau keluar itu adalah dahak dibuang saja tadi masalah yang keluar itu apa belum dijelaskan karena harus jelas pertanyaan supaya sesuai dengan jawabannya ya yang keluar apa kalau hanya sekedar bersendawa eh, ndak mengapa masalah keluar atau rasa bekas pedes itu adalah bukan karena ada sesuatunya namanya pedes nggak bisa langsung hilang habis makan sambal kepedesan wuf wuf wuf begitu tata nya adan kalau imsak masih boleh makan ya imsak itu orang harus jaga-jaga sebentar lagi masuk waktu subuh kalau sudah adan baru subuh nggak boleh makan kalau masih imsak masih boleh makan tuh tapi hati-hati kalau sudah Allah berhenti langsung dilepeh dibuang jadi kalau masih ada di bulut sesuatu waktu Adhan terdengar, maka langsung dibuang itu saja ada pun yang keluar dari dalam mulut, perut kita, keluar ke dalam mulut tidak membatalkan puasa kecuali sengaja dikeluarkan muntah muntah dengan sengaja, batal tapi kalau orang muntah saja, tidak batal tapi ada syaratnya karena muntah itu najis nanti pembahasan bapuasa. kalau ada orang muntah, muntahnya saja tidak batal, tapi mulutnya ini kan najis ya Makanya kalau dia menelan ludah sebelum berkumur jadi batal tuh karena ludahnya bercampur dengan najis. Jadi kalau habis muntah langsung kumur, selesai. Baik itu. Kemudian masalah ada batu, tidak pernah ada riwayat yang benar ada batu terbang bersama mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Cukuplah yang kita yakini Nabi Muhammad Isra mi'raj dengan jasad dan ruhnya. Adapun masalah cerita tambahan-tambahan itu kadang-kadang malah melupakan yang terpenting yaitu pesan-pesan sholat pesan-pesan yang dilihat oleh Rasulullah SAW. kemudian termasuk ada Nabi Muhammad adalah Israq Merah dengan sandal beliau sendiri itu termasuk kelebihan keutamaan yang disebut tapi itu bukan hal yang asasi bukan prinsip, bukan urusan keyakinan tidak mempercayai pun tidak syirik bahkan tidak fasik. apalagi tidak ada standarannya hanya Syekh Yusuf An-Nabhani urusan sandal Nabi Muhammad sungguh sandalmu wahai Rasulullah sangat mulia sekali di atas kepala manusia-manusia kalau Nabi Musa saja waktu itu dikatakan ikhlaq nak laik lepas sandalmu wahai Musa tapi sandalnya Nabi Muhammad melambung bersama Nabi Muhammad tinggi sandalnya dimuliakan ini adalah apakah benar sandal Muhammad naik ke atas Karena tidak ada keterangan Nabi Muhammad melepas sandalnya. Maka mungkin saja di atas. Di bawah. Karena umumnya orang pakai sandal. Kan begitu. Maka ini adalah untuk menyanjung Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak apa-apa. Kalau orang tidak meyakini sandal Nabi Muhammad naik ke atas. Ya tidak khabar. Tidak syirik. Tidak sampai derajat ini. Termasuk tidak meyakini tentang batu-batu yang terbang. Tidak pernah ada. Bahkan tidak ada riwayat yang sahih. Ada berita-berita tentang Israq Me'rad yang tidak benar. Sudah kita sebutkan dalam pengajian yang lalu. Yang disebutkan oleh sebuah buku Isra Mikraj yang dinisbatkan kepada Imam Ibnu Abbas itu banyak bohong. Cukuplah kalau pengin tahu sejarah Isra Mikraj adalah baca kitab Soheh Bukhari itu dikumpulkan hadisnya itu sangat jelas perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang bapak yang zalim kepada anaknya, aniaya kepada anaknya, enggak peduli suka mukul enggak perhatian, enggak ngasih nafkah, masyaallah. Gimana sikap anak? Tetap punya kewajiban berbakti. Akan tapi makna bakti ini beda-beda. Berbakti ini beda-beda Kalau bekti kepada orang tua yang jahat Ahli maksiat Caranya apa? Bagaimana orang tua kita bisa menjadi ahli ibadah nah, Kalau ibu bapaknya pemabuk Bukan berarti kita bekti Langsung kita kirim 4 krat minuman keras Nggak. Itu bukan bekti Artinya bagaimana bapaknya itu berhenti dari mabuk Kalau dolim Kita sadarkan gimana caranya Yang penting jangan cuek Cuek urusan jasadnya saja kan dolim ya ibunya itu sakit dibiarkan durhaka kalau batinnya sakit membiarkan durhaka juga sama imannya tidak ada durhaka maka dari itu beda cara berbaktinya. Kalau memang bapaknya zalim enggak ngasih nafkah, cara bakti kita adalah bagaimana mengingatkan sampai nanti, tetap berusaha, jangan putus asa, jangan bosan apalagi mendendam. Hm? pernah perhatian sama saya, ngapain saya kunjungi? Enggak. Kunjungi, Assalamualaikum Abah, cium tangannya baik, pulang pergi sampai tersentuh hatinya. Ah, oh, sudah begitu wataknya. Ah, jangan putus asa. Allah bisa merubah loh ya biasanya putus asa itu tanda gak ikhlas sebab begini, kalau seorang anak berjuang membantu orang tuanya untuk tobat, biarpun orang tuanya gak tobat, sudah dapat pahala Ingatkan sudah, mengingatkan sekali dapat pahala, dua kali dapat pahala dua, tiga kali dapat pahala tiga istilahnya jangan putus asa, orang ikhlas dalam berdakwah begitu, gak ada mentok dasar kepala batu, keras kepala susah diingatkan, gak ada itu bisa berubah, semua orang bisa berubah nah ini kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian di dalam istiqarah, cukuplah melakukan sholat. Ada pun pakai tasbih macam-macam ini. Kemudian membuka Al-Quran. Memang ada sebagian ulama yang seperti itu. Uh, apa namanya? Tentang uh, istiqarah, ada yang pakai buka Al-Quran. Sin khob, sin khob. La karo dia meninggalkan sholat istiqarah, hanya pakai buka Al-Quran. Kalau sampai nanti khair... Koknya banyak berarti cocok. Kalau shinnya banyak, enggak. Lain itu enggak benar. Kalau hanya itu adalah, enggak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Tapi memang kita pernah sebagian ulama. Nah, walaupun ya kita hanya kembalikan kepada cara nyar Rasulullah SAW. Kalau kita meninggalkan solat istiqorohnya jelas salah. Tapi kalau solat istiqoroh dulu baru nanti tafawulanlah ngambil membaca Al-Quran setelah dibaca ya barangkali ini koknya ini. Tapi bukan itu cara istikharah Jangan dirubah Istikharah yang benar adalah sholat dua rakaat. Apakah ini syirik? Pertanyaan nggak nggak syirik ya. Tidak syirik. Cuman nggak baik nggak benar gitu saja. Kalau sampai syirik tuh oh, berat syirik tuh. Ya makanya orang ajarin untuk salat ngadep kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Laq ya sin kha. Setiap hari istikharah sin kha, sin kha, sin kha, kha 1 2 3. Enggak dibaca lagi, cuman ngitung sin kha pahalanya apa? Nah, ini bahaya itu. Memang kalau sampai derajat syirik ndak. Tapi istikharah yang benar adalah memohon kepada Allah. Ada buku-buku kita, buku-buku sebagian ulama akan tapi ulama-ulama yang ahli ilmu yang sudah memang mengerti uh, hadis, mengerti makna syuruh syarah hadis, mengerti akidah, mengerti itu mengatakan tidak seperti itu caranya orang istiqarah cukup melakukan sholat dua rakaat, lalu mohon kepada Allah dengan doa yang diajarkan Rasulullah Allahumma ini astaghiru kau astaghiru kami kudrati kau asa'lukan fadriah itu ada doa doa Allahumma in kunta ta'lamu anna hadal amr khairun nifang turhuli itu ada Ya Allah kalau ini baik untukku gampangkan kalau enggak baik jauhkan ini ini doa istikharah yang patuh, tawakal, bukan ngatur Ya Allah, jadikan dia cuam ibu buat anak-anakku ini. Biasanya doanya anak santri. Allah Allah, tidak tahu dari mana Allah. Ja ya Allah, jadikanlah dia ibu buat anak-anakku. Doa mana ini? Ini doanya anak pondok. Tahu itu. Biasanya anak pondok kalau doa gitu Mastikan harus saya nikah dengan dia. Justru anak pondok itu. Kalau doa istikharah, kelihatannya baik. Ternyata belum baik untuk kita. Ternyata tidak baik banyak. Baik, ini ada hadisnya, teks hadisnya. Ada orang bertanya tentang hadis tapi diterjemahkan. Kalau sudah terjemahkan, kita belum bisa ya. Karena kita tidak menghafal hadisnya. Kalau bisa di tek hadisnya, takut terjemahannya tidak sesuai dengan lafadznya Maka kita tidak bisa mensyarai, tidak bisa menjelaskan tentang terjemahannya. InsyaAllah nanti kita lihat, gampang kita bisa lihat hadisnya. Apalagi hadisnya ditulis oleh Bukhari Muslim, gampang nanti. Ada banyak... Bagaimana hukumnya jika seorang rentenir mengadakan hajatan Dan saya diundang Apa hal yang harus saya lakukan Orang rentenir hajatan Rentenir itu adalah orang yang minjemin duit Lalu dia 6 Mana ya Duitnya laki perempuan Jadi bisa beranak Itu gimana Kalau ada orang renten Bukan saja renten Orang punya harta yang haram kalau memberikan sesuatu kepada kita atau dia mengadakan hajatan, kalau memang dia tidak punya harta lagi kecuali harta itu renten, maka haram kita datang. Tapi kalau dia juga masih punya kebun dan angkot, <guruh> angkot setoran, hartanya masih ada yang lainnya, maka subhat saja. Kalaupun kita harus datang, datang gak usah makan. Kalaupun harus makan masih halal karena masih ada dugaan itu adalah hartanya ada yang halal. Berbeda kalau ngomong, insya Allah dalam acara resepsi ini nanti semuanya adalah hasil renten saya. Gak boleh datang tuh. <tuk> kalau gak ngomong sama, kalau ada orang ngasih hadiah. Ini hadiah, dia rentenir. Renten itu atau terserah renten atau orang yang membungakan dan sebagainya. Saya ngasih hadiah kepada anda. Boleh anda terima? Asalkan dia punya pekerjaan yang lain yang halal. Harta yang lain yang halal. Kalau hartanya haram semuanya, misalnya AINnya, bentuk yang diberikan haram, merampok. Alhamdulillah, hari ini aku mendapatkan 25 juta merampok. 5 juta buat anda. Gak boleh kita terima, haram tuh. Tapi kalau dia merampok satu sisi, tapi juga punya kebun banyak, lah kok infak? Terima, gak apa-apa. Tapi subhat saja. Ini saja insyaallah. Kita ada minta doa aja. Yang minta doa... Mana tadi? Mana? Ada beberapa orang yang minta doa, kertasnya beda perpan. Ada minta doa ibu Sophie yang telah meninggal dunia, semoga Allah mengampuninya. Ada yang so, temannya tersambar petir, meninggal dunia. Subhanallah, tiba mati mendadak itu orang khusnul khatimah semuanya. Meninggal sambar petir itu kan mendadak. Jadi sebab macam-macam tidak urus suudzon kepada siapapun. Ini ada masalah. Semoga Allah mengampuni dosa beliau beliau dan kita dijaga dan semoga Allah memberikan kepada kita khusnul khotimah secara batin dan secara zahir kita mati dalam keadaan mulia. Berkatil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma marhamna wa la ta'adhibna wa angsurna wa la tahadulna wa ta afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhthir Innaka ala kulli sya'ing kudhir. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Yang menjadikan kami bisa beramal dan terimalah amal baik kami. Ya Allah. Ya Allah.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 kami dan suami dan istri kami kami dan tetangga kami menjadi Ahli Surgamu kami dan teman-teman kami Ya Allah menjadi Ahli Surgamu Ya Allah sungguh bagimu sangat mudah Ya Allah Ya Allah berikan kepada kami Ya Allah khusnu al-khawatimah Ya Allah jauhkan kami dari mati su'ul khotimah jauhkan kami dari mati su'ul khotimah dan berikan kepada kami kesadaran untuk membayar zakat di saat kami sudah waktunya mampu membayar zakat Ya Allah jauhkanlah ya kami dari meninggalkan membayar zakat Ya Allah Ya Allah harta yang memberikan kepada kami berikan kepada kami kesempatan untuk mensyukuri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 itul khatimah mati dalam keadaan iman iman ya allah rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam rabbil alamin al fatihah mohon maaf dan mohon doa selalu billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh